السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ما بعد فإن أصنق الحديث كتاب الله وأحسن الهديهة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم Achara al-bunur muhdzatuhā, wakull muhdzat bid'ah, wakull bid'ah zallala, wakull zallala tinā. Alhamdulillah. Kitab rshukur ber Allah subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang, 15 Julai 1437 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji beberapa ayat sisi Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizuban tayyiban, wa'amalan wa ta'abbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ibu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Rabban yang firli, Rabban yang firlanah, walilwal dina, walimu muni na yau ma yakuun hisam. Wahai dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa seluruh kaum beriman pada hari dibangkitkannya hisam. Rabban yang Zunubana Waliwalidina Waliman dakhala baytina Baytina Mu'minan Walilmu'minina walmu'minan Wahai Rabb kami, ampunilah Dosa-dosa kami Dan dosa-dosa kedua orang tua kami Dan dosa siapa saja yang masuk ke dalam rumah kami Dari seorang yang beriman Dan dosa-dosa kaum beriman dan janganlah tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua Sebelum kita masuk kepada tema ini Maka saya ingin berterima kasih kepada penikian yang telah mengundang saya ke kota Cilacap ini Dan juga khususnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Bahri, Pelindo 3 Tanjung Intan di kota Cilacap ini yang telah memberikan izin Untuk masjidnya kita gunakan sebagai kajian dan tabrik akhbar saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga menjadi amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan perintah Allah. Hidup seorang muslim tidak lebih dari dua hal. Fi'lul ta'ah wajtinamul ma'sih artinya mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat itu inti hidup seorang muslim mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat dan itulah makna takwa yang mana di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lam Mim Dhalikal kitab la raibafih hudan lil-muntaki Alif Lam Mim itulah Al-Quran Kitab yang tidak ada keraguan padanya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Takwa intinya dua Fi'lutah wajtinabun ma'asiru mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Makanya sebuah kata kunci bagi para ustaz ketika ingin menyampaikan sebuah pengajian, ceramah agama antara dua saja pilihannya. Yaitu mengajak manusia untuk beramal, mengerjakan perintah atau yang kedua mengerjakan mengajak manusia untuk menjauhi larangan. Itu saja. Tinggal nanti ustaznya temanya akan bermacam-macam. Ada temanya yang menarik. Intinya itu saja. Misalkan alustad Al-Fadhil mungkin pernah datang ke Cilacap juga. Dekat dengan kota Cilacap. Alustad ustaz saya Ustaz Abdullah Zain Habibullah. Judul kajiannya gigiku sakit. Apa intinya Intinya Yaitu Membangun ukhuwah Persaudaraan Antara sesama muslim Itu masuk mana Mengerjakan perintah Atau menjauhi larangan Mengerjakan perintah Jadi para ustaz Para kiai, para ulama Ketika ceramah agama Tidak lepas dari dua itu Entah Mengajak manusia mengerjakan perintah-perintah Allah, baik nanti perintah itu hukumnya wajib atau hukumnya mustahab sunat, atau mengajak manusia untuk menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu hukumnya makruh ataupun haram. Tidak lebih dari itu. Ya, dalam Islam, ketika seorang diperintahkan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Swa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu wal insa illa liya'budun." Di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu Ibadah intinya dua, fi'lun tha'at wa ijtinabul ma'siyat. Mengerjakan ketaatan atau menjauhi larangan. Ini yang sering kadang-kadang lupa di sebagian diri kaum muslimin bahwa ketika kita menjauhi larangan itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan pengertian takwa disebutkan oleh Tolak ibn Ali. At-taqwa an ta'mala ta bi tha'ati 'ala nur min Allah. Terjemah sama Allah wa tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallahi takhafu 'iqaballahi taqwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah tidak boleh asal salat tidak boleh asal puasa tidak boleh asal sedekah harus dengan petunjuk dari Allah kenapa kita beribadah mengerjakan ketaatan karena ingin pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah. Kenapa kita tinggalkan? Karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Nah, tema kita buktinya ta berbakti kepada orang tua. Ini masuk ke dalam perintah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban dan biasanya pak <tuh> kalau seorang ustad kiai, ulama berbicara tentang perintah mudah diterima cuma mungkin sulit mengamalkan beda berbicara tentang larangan sulit diterima sulit pula diamalkan saya beri contoh misalkan, mohon maaf, yang masih merokok Misalkan larangan bahwa Rasulullah SAW mengatakan di dalam Al Quran walatqulul amfusku inna Allah kanabikum rahimah janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah maha pengasih terhadap kalian dan merokok adalah membunuh sebagaimana iklannya. Itu kejujuran dari sebuah pabrik rokok Tetapi ketika kita dilarang Banyak yang Tidak menerima Atau belum mau menerima Kenapa? Karena dia berkaitan dengan Melarang seseorang Beda dengan Mengajak seseorang Mengerjakan kebaikan Mudah diterima ya, Mudah diterima ayo salat diterima paling minimal dalam hati dia nerima masalah dia kerjakan nanti dulu minimal dia menerima contoh yang lain jangan berlaku kesyirikan ya kesyirikan dosa besar susah kadang diterima apalagi kalau seandainya kesyirikan tersebut menjadi penghasilan sehari-harinya misalkan Orang yang berbuat jimat Berbuat jimat Membuat jimat Melakukan profesi Pembuat jimat Profesi dukun Profesi sihir Profesi tukang ramal Ketika dinasihati Wahai saudaraku ini haram Ini dosa besar Ini terlarang Maka Dia sulit untuk menerima Kenapa? Karena dia mengambil duit dari situ ya. Kadang seseorang sulit untuk dinasihati dari sisi Dilarang akan kemungkaran Tapi tema kita sekarang ini mudah Dan semestinya Bapak dan Ibu menerimanya Karena dia berupa perintah Tinggal kita kuat-kuatan mengamalkannya ya kuat-kuatan mengamalkannya tema kita yaitu bukti nyata berbakti kepada orang tua saya sangat konsen terhadap tema yang saya maksud bukti nyata kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia bukti itu artinya adalah Sesuatu yang Menyatakan kebenaran Suatu peristiwa Keterangan nyata Itu bukti Ya Bukti Sedangkan nyata Artinya adalah Terang Jelas Sekali, kentara Benar-benar ada Makanya kalau kita katakan Bukti nyata Berbakti kepada orang tua Maka yang saya bicarakan ini Lebih condong kepada Apa saja Bukti-bukti nyata Yang terlihat jelas Sangat kentara Kelakuan-kelakuan yang bisa kita lakukan Sehingga kita dinyatakan sebagai orang Atau anak yang berbakti kepada orang tua Saya tidak akan membicarakan Keutamaan berbakti nah, Itu sudah sering disebutkan Ya Oleh para ustad Oleh alim ulama Sudah sering disebutkan Keutamaan bakti Yang akan saya fokus padanya adalah Apa bukti nyata Ya Bukti yang benar-benar ada Sesuatu keterangan yang nyata bahwa kita anak yang bakti apa yang harus saya lakukan sekali lagi saya poin fokusnya pada itu bukan pada penyebutan keutamaan berbakti pada orang tua karena mungkin mungkin sebagian kita sudah paham betul bakti orang tua itu keutamaannya apa dalam Islam tapi mungkin bingung saya ingin berbakti bagaimana caranya Nah itu dia Ya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin kembali dulu ke permasalahan tadi Bahwa Yang kita bicarakan sekarang ini adalah Perintah Dan asal hukum perintah Wajib Dan asal hukum wajib Dikerjakan dengan Segera tidak boleh ditunda-tunda. Ini rentetan, Pak. Al-ashlu fil amri lil wujub. Wal wujubu yadullu 'ala al-faur. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban dan sesuatu yang wajib harus dikerjakan segera, enggak boleh ditunda-tunda. Saya punya teman waktu itu di Damak. Ustaz saya disuruh pulang ke Indonesia Damam adalah sebuah kota Lumbung minyaknya Arab Saudi Tapi bukan kota suci Yang diperkirakan di kota Damam tersebut Sekitar 100 tahun lagi Minyak Arab Saudi masih ada Saking banyaknya minyak di negeri itu Nah, orang ini diperintahkan pulang oleh ibunya Maka kalau dia paham Bahwa berbakti kepada orang tua wajib Dan wajib tidak boleh ditunda Harus segera Harus segera dia pulang Ustaz gimana? Nanti saya di Indonesia bekerja apa? Ya akhi Yang ngatur rizkimu siapa? Kamu atau Allah subhanahu wa ta'ala Allah Sekarang di depanmu ada kewajiban Orang tua memintamu untuk pulang agar mengurusnya karena di rumah tidak ada yang mengurusnya maka pada waktu itu hukumnya wajib dan wajib harus disegerakan pulang saat itu juga resign saat itu juga anak istri saya nanti makan bagaimana yang ngurus anak istrimu siapa? yang memberikan rezeki kepada anak istrimu siapa? maka Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bapak ibu saudara saudari itu harus diingat kita sekarang berbicara masalah perintah Allah dan tadi perintah Allah hukumnya apa? wajib dan sesuatu yang wajib harus dikerjakan dengan segera itu keadaan itu? ya ini bapak ibu mana dalil yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua wajib Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Begitu banyak ayat Dan ayatnya sama semua Ada sekitar Satu Dua Tiga, empat Empat ayat Di dalam Al-Quran Bentuknya semuanya sama Dalam surah Nisa Surah keempat ayat 36 Allah berfirman Wa'udullahu Wala tusyriku wabil walidayni ihsana Sembahlah Allah dan janganlah kalian mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah itu perintah berbaktilah kepada kedua orang tuamu Lihat lagi surah Al-An'am Ayat 151 Surat ke 6 Ayat 151 Allah berfirman: Kul taalaatul ma harma robkum alaih, allah tushriku bihi shay'an wabil walidain ihsan. Katakan, katakanlah Wahai Muhammad, kesini, ku bacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh rob kalian, yaitu satu. Janganlah kalian mensirikannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Sama. Ayat Al Qur'annya, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Dalam An-Nisa, dalam Al-An'am juga sama. Al Isra ayat 23, surat ke-17 ayat 23 juga sama. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Dan Rabbmu telah menentukan bahwa Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya Dan berbaktilah kepada kedua orang tua Sama, ihsana, ihsana Sama, ya Bentuk ayatnya sama Ayat yang ke berapa? Yang keempat, dan saya pesan Pak, saya dengar di Cilacap ini sudah banyak pengajian. Di Cilacap ini sudah banyak pengajian-pengajian yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah. Semestinya sudah banyak para penuntut ilmu. Semestinya sudah banyak tahu adab-adab penuntut ilmu. Salah satu adab penuntut ilmu adalah menulis. Kita tidak seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari Anda tahu bagaimana Imam Bukhari Imam Bukhari datang ke Iraq Ulama-ulama Iraq Iri kepada Imam Bukhari Ingin menguji Imam Bukhari Ini benar gak sih Seorang ahli hadis Oh bukan dari Arab Diujilah Disediakan orang seratus orang Seratus orang Kemudian bertanya kepada Imam Bukhari Tentang hadis Anggap ini Imam Bukhari dari seratus orang bertanya Orang pertama, orang kesatu bertanya Anfulan, anfulan, anfulan Kala Rasulullah s.a.w. Begini, begini, begini Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu hadis itu Orang yang kedua Anfulan, anfulan, anfulan Rasulullah s.a.w. bersabda begini, begini Saya tidak tahu hadis itu Yang ketiga Rasulullah s.a.w. bersabda Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan Rasulullah s.a.w. bersabda begini, begini Saya tidak tahu hadis itu Sampai seratus Semuanya Imam Bukhari tidak tahu hadis itu dan celakanya itu dihadapan seluruh penduduk Irak, memang tujuannya ingin merendahkan Imam Bukhari rahimahullah apa yang terjadi? wah ini ahli hadis apa? ini tidak benar, hafal bagaimana? kok tidak tahu hadis? seratus-seratusnya 100 gak tahu hadis maka dijawab oleh Imam Bukhari Adapun yang kalian sebutkan itu semuanya saya tidak tahu tetapi yang saya tahu adalah diperbaiki, dan ingat Imam Bukhari mendengar dari seratus orang itu Adalah Baru pertama kali dengar Beliau kemudian Membenarkan semua yang salah Adapun orang pertama Orang yang kesatu Hadisnya anfulan-anfulan yang benar Hadisnya begini Langsung bisa diafah Yang kedua padahal urutannya Baru pertama kali dengar seratus kali Paham gak maksud saya? Ha kalau ada yang seperti itu yang Bukhari silakan enggak mencatat. Ha? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu sayyid quyuda so, uh, qayt suyudaka bil hibalil wathiqa. Fa minal hamaqah an tasida ghazalatan" Wahatulukah abain al khalayik taalil Artinya ilmu itu bagaikan buat binatang buruan. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Termasuk kedunguan. Kamu sudah dapat binatang buruan dapat terasa misalkan. Eh kamu letakkan begini, kabur dia. Ini dungu bodoh kuadrat pangkat sembilan. Ya, sudah dapat dibiarin. Nah maka jangan sampai seperti itu. Bahkan saya sering berpesan di majelis-majelis ilmu karena insyaallah panitia yang mengundang ini semuanya mudah-mudahan ustaz-ustaz yang senantiasa mengajari Al-Qur'an dan hadis. Maka kalau kitab-kitab hadis mungkin sulit dibawa. Tetapi Al-Qur'an terjemah mudah dibawa. Baik itu lewat gajet Alat-alat elektronik sekarang ataupun lewat buku Quran terjemah bawah modal ya kita ini mengadakan pengajian untuk mengangkat kebodohan dari diri kita bukan hanya sekedar hadir kajian dan ini memang lemahnya sisi tablik akbar apa itu lemahnya yaitu cuma ilmunya di masjid habis itu keluar Hilang. Ini lemahnya Tabligh Akbar. Beda dengan pengajian kitab. Pengajian kitab itu dia mumpuni. Ustaznya menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, surat Al-Isra ayat 17, eh surat ke-17 ayat 23. Yang ke berapa? empat Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu qurhan wa qurhan wa fisaluhu salatun Artinya dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya berbaktilah kepada kedua orang tuanya lihat sama-sama semuanya pakai wabil walidayni ihsana wabil walidayni ihsana ada satu ayat lagi yang kita ingin ucapkan juga selain empat ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 surat ke 31 ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wassainal insana biwalidayhi dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik nah di sini tidak disebutkan wab biwalidayhi nggak ada eh sananya nggak ada hanya disebutkan biwalidayhi itu lima ayat tentang bakti orang tua Lima ayat Tentang bakti orang tua Maka para ikhwan e yang dirahmati oleh Allah Bapak ibu saudara saudari Kita semua Belajar sudah Bahwa bakti orang tua adalah Perintah Dan perintah hukumnya wajib Dan wajib Wajib dikerjakan dengan segera Tidak boleh ditunda tidak boleh ditunda-tunda jadi sekarang berarti kita membicarakan tentang sebuah perintah ingat seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kita lebih condong kepada bukti nyata, jadi habis ini keluar dari masjid ini saya tahu saya harus berbuat apa kepada orang tua saya sebagai bukti nyata bakti saya Ya dan saya tidak akan menyebutkan tentang keutamaan berbakti. Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sudah tahu apa keutamaan berbakti. Betul? Tahu enggak? Hah? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu keutamaan berbakti. Saya ingin cerita dulu, Pak. Suatu Ramadan dua tahun yang lalu di Banjarmasing saya diundang kajian sebelum buka puasa Panitia kajian mengatakan Ustaz, waktu Ustaz cuma 15 sampai 20 menit maksimal Dalam pikiran saya ini kajian apaan? 15 sampai 20 menit Biasanya saya 15 sampai 20 menit itu sepertiga pembukaan Belum inti kajian ini 15 sampai 20 menit. Eh ya, begitulah manusia kadang-kadang kalau untuk nyari surga itu 15-an menit gitu. Kalau untuk agama cuma 15-an menit gitu. Ya. Khatib naik ke atas mimbar. Khotbah Jumatnya terlalu lama didemo oleh jamaah hadirin Jumatnya. "Woi, lama, lama!" didemo kalau terlalu lama tapi kalau giliran nyari dunia yang dunia itu kalau kita mati tidak dibawa sama sekali bahkan kalau ada orang pakai gigi palsu emas kemudian dia mati itu harus dicabut giginya gak boleh dibawa dijadikan ahli waris eh, harta waris kalau nyari dunia 8 jam 8 jam bahkan kalau boleh lembur jadi 12 jam kalau boleh lembur lagi 24 jam sekalian itu nyari dunia oke okay, saya bilang 15 sampai 20 menit lihat di rumah saya bingung apa ini kajiannya 15 sampai 20 menit akhirnya saya punya ide walhamdulillah Allah memudahkan punya ide apa idenya saya akan bertanya dengan satu pertanyaan dan itu inti kajian dan ingat itu bulan Romana saya tanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Kajian kita pendek 15-20 menit Saya tidak punya materi kajian Sependek itu, saya cuma ingin bertanya Mudah-mudahan pertanyaan ini Bermanfaat Apa pertanyaannya? Apakah Keutamaan bulan Ramadan? Semua nunduk Ada yang nyoleh ke samping, nyolek temannya Apa? ada yang anak-anak muda jadi sekian ratus yang hadir kan di perusahaan, perusahaan alat besar pak ya, ada ibu-ibunya juga ada bapak-bapaknya juga para pegawai dari ada yang buka handphone ingin bertanya kepada syekh google apa keutamaan bulan Ramadhan enggak ada wallahi kejadian tidak ada satu pun yang tahu keutamaan bulan Ramadhan ini penyebab kenapa sikap kita dengan sikap ulama-ulama terdahulu berbeda dengan bulan Ramadhan Nabi Muhammad SAW menghatamkan minimal. Satu kali hatam Selama bulan Ramadan Al-Quran Para sahabat Ada yang per tiga hari hatam Ada yang Per sepekan hatam Dan itu mudah pak Wallahi mudah Di zaman sekarang bisa kita kerjakan Asalkan anda tahu Harganya Ramadan Mudah Jangan sepekan Lima hari selesai Jangan lima hari, tiga hari bisa selesai Asal kita tahu harganya Ramadan Aneh bulan Ramadan, bulan baca Quran kok gak pegang Quran Bahkan tidak memiliki Al-Quran Karena tidak tahu harganya Ramadan Nah, tema kita ya Intinya bapak-bapak itu waktu itu kajian gak tahu Gak tahu tentang harga Ramadan Nah sama ini Pak Tema kita ini buktinya nyata berbakti kepada orang tua Saya tidak akan mengungkap Tentang Keutamaan Fawilah Balasan-balasan Ganjaran-ganjaran bakti orang tua Saya hanya ingin mengungkap Dalam kajian ini Bagaimana cakara kita Bukti nyata Kerja nyata agar kita bisa dinyatakan sebagai anak yang berbakti. Karena saya yakin bapak ibu saudara saudari sudah mengetahui keutamaan bakti orang tua. Eh, okay? tahu nggak? Tahu ya? Coba pak satu pak, keutamaan bakti orang tua tentunya berdasarkan hadis dari berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Apa keutamaan bakti orang tu? Jangan-jangan kayak perusahaan tadi enggak ada yang tahu. Hah? Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua Rasulullah SAW bersabda Ridha walid fi ridha, ridha Allah fi ridha al-walid Wasukhtu Allah fi sukti walid Artinya Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keridaan orang tua Dan kemurkaan Allah Dalam kemurkaan orang tua Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tertarik, Pak? Tertarik dapat keutamaan ridha Allah? Ingin diridhai Allah? Hah? Saya nanya, Pak. Ingin diridhai Allah? Ingin. Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Apa penaknya diridhai Allah? ter oh, kan bingung enggak? Nyoba, Pak. Yang salah tidak disuruh busap. Hah? Nyoba. Para sahabat kaum yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan bukan gelar profesor, doktor, PhD, S2, S3, STer, enggak. Para sahabat mendapatkan gelar Radhiallahu anhu Pertanyaan timbul, Kenapa gelar mendapat rizu Allah Gelar paling tinggi bagi manusia Ini pak penyebab kadang-kadang kita mengangkat suara di hadapan orang tua ini Pak kadang-kadang kita matanya melotot di hadapan orang tua. Ini Pak penyebab kadang-kadang kita menunjuk tangan di hadapan orang tua. Kita tidak tahu makna ridha Allah yang menyebabkan kita meremehkan bakti orang tua. Ini penyebab kadang-kadang seorang anak mengatakan, "Pak, hutangmu sama saya segini, kok bisa?" Seorang anak mengatakan, "Bapaknya berhutang kepada dia." Wallahi durhaka. Kenapa? Karena kita tidak tahu Apa istimewanya dapat rizu Allah apa, apa istimewanya dapat rizu Allah? Kenapa gelar tertinggi para sahabat rizu Allah? Radhiallahu anhum Disebutkan dalam surah Al-Tawbah ayat 100 Surah al Baqarah ayat 8 Wasabiquna al-awwalun Wal -ansar, wal anhum Generasi pertama Dari kaum muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah riza kepada mereka dan mereka riza kepada Allah Karena jawabannya pak Jawabannya ridho Allah berujung surga. Itu penaknya dapat ridho Allah. Karena ridho Allah berujung surga. Jadi ketika Rasulullah sedang bersabda, ridho ar-rab walid. Wasuftu ar-rab walid. Keridhaan Allah pada keridoan orang tua. Dan keridoan orang tua, Eh kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua artinya kapan orang tua murka sama kita berarti Allah murka kapan orang tua rida kepada kita Allah rida nah timbul tadi saya tanyakan rida Allah itu apa penanya dapat rida Allah maka jawabannya lihat surat Taubah. makanya kalau bapak buka mushaf ketika kajian enak itu oh ini yang dimaksud si ustadz A'adda Allah lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang yang diridhoi tadi surga lihat Pak rida Allah berujung surga Ridho Allah bernilai surga Uh, ada lagi yang bertanya, Ustaz, nih pertanyaannya ya, Ustaz, kalau masuk surga memang kenapa? Uh, Bapak bisa jawabnya? Ridha Allah bernilai surga. Ini ada lagi yang ngeyel nanya, Ustaz, kalau masuk surga emang kenapa? Kalau enggak masuk neraka emang kenapa? Masuk surga emang kenapa? Bahasa lainnya, penaknya masuk surga apa? Saya nanya pak, mau masuk surga pak? Kenapa? Hah, angkat tangan. Ah, selang. Masuk surga berarti tidak masuk neraka. Itu dibolak balik doang. Ah, kenapa mau masuk surga? Iya pak. Segala kenikmatan ada di surga. Pernah masuk pak? Ya, Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai Jadi saya sering berpesan Para ustaz, pendakwa Itu gak cukup cuma menyampaikan ayat Harus ditegaskan Karena di zaman sekarang terutama Banyak orang-orang yang nyel Tentang agamanya Itu disebabkan karena kebodohannya Susah menerima ayat Susah menerima Al-Quran. Harus ditimbang dulu dengan akalnya. Kalau diterima akalnya, baru dia terima. Kalau enggak, enggak. Dia tolak. Maka salah satunya, Ustadznya harus detail menjelaskannya. Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari. Itu keutamaan pertama. Dan ingat, kita bukan tema kita. Menyebutkan keutamaan berbakti orang tua. Ada yang lain, Pak? Saya hanya ingin mereview, mengulang-ulang. Apa keutamaan bakti orang tua Tadi beliau nyebutkan Pembawa acara kita Dapat riza Allah Dan sudah saya tegaskan Riza Allah berujung surga Surga tempat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan Itu surga Ya Ketika seorang suami berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Masukkanlah saya ke dalam surga Ya dan kalau bisa saya dapat bidadari yang lebih daripada istri saya sekarang ini. Ini istri saya sekarang ini saya nikahi juga terpaksa ya Allah. Enggak ada yang lain. Saya ingin yang lain. Seindah apapun anda bayangkan perempuan tidak akan pernah sama dengan bidadari, -bidadari yang ada di surga. Tempat penuh nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Wa an-najatalla fataralaha. Surga tidak bisa dibayangkan. Ah, keutamaan yang kedua dari berbakti. Pak mengenal keutamaan membuat seseorang termotivasi. Saya beri contoh, misalkan saya punya perusahaan, Bapak ingin melamar ke pekerjaan kepada saya. Saya katakan, Mas. Kalau seandainya Mas bekerja di sini, penawaran gaji pertama 20 juta. Penawaran gaji kedua 25 juta. Setelah 6 bulan bekerja sama saya menjadi 30 juta. Pilih mana? Termotivasi kan? Begitulah orang ketika mau beramal. Beramal berarti orang tua mengerjakan perintah bakti orang tua, berarti dia mendapatkan ridha Allah. Hah, motivasi yang lain. Apa Pak? Mendapat kebaikan di dunia bisa sebutkan dalilnya, Pak. Problematika kaum muslimin sekarang adalah menyebutkan sebuah keutamaan tanpa dalil. Jangan pernah diterima itu pengajian. Harus dengan dalil. Bersolawat dalilnya ini. Eh, bersolawat keutamaannya ini. Mana dalilnya? Tahlilan keutamanya ini mana dalilnya? Baca manakib ini mana dalilnya? Keutamaannya ini mana dalilnya? Harus dengan dalil, ya betul apa yang beliau sebutkan? Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan kebaikan di dunia, tapi umum sekali kita ingin yang ada benar-benar dalil spesifik. Apa keutamaan bakti orang tua? Hah? Cuma dua Pak. Salah satu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jazakallahu khair. Semoga Allah melipatkan pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Alwalid walidu awsatu abwabil jannah, fa insita fa adhi'dzaalikal bab." Allah a'lamu. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling pertengahan dan paling luas. Kalau ingin kamu masuk ke dalamnya, maka jaga bakti orang tua. Kalau kamu ingin tidak masuk, maka sia-siakan bakti orang tua. Dan ingat pak, bakti orang tua tidak seumur hidup kita. Orang tua akan meninggal, ya? Maka hati-hati, jangan sampai disia-siakan. Itu dalil yang disebutkan oleh Mas tadi bahwa surga akan dijamin bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Tiga sudah, dapat ridho Allah, dapat kebaikan di dunia, yang ketiga masuk surga. Kita ingin lima, keutamaan bakti orang tua, dan itu belum semua. Apa, apa, hah? Angkatan, apa? bernilai jihad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau didatangi oleh seorang dari Yaman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta izin oleh orang dari Yaman tersebut. Ya Rasulullah, uridul jihad ma'ak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berjihad bersamamu. Kemudian orang ini dari Yaman, jauh-jauh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyul walida?" Kedua orang tuamu masih hidup tidak? Kemudian orang ini mengatakan, "Na'am." Iya, kedua orang tua saya masih hidup. Maka Rasul Alaihi Wasallam mengatakan, Fafihima fajahid. Subhanallah. Maka, mengurus kedua orang tuamu, berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Orang ini suruh pulang ke negeri Yaman lagi. Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Di sini para ulama mengatakan, seperti Al-Hawqat Ibn Hajar, yang bermaksud syafi'i mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua terkadang bisa mengalahkan berjihad mengangkat senjata membunuh musuh bertaruh nyawa dan harta lihat utama luar biasa fathihimah fajah maka kepada kedua orang tuamu lah kamu berjihad artinya urus kedua orang tua itu semakna senilai dengan jihad ingin lebih dalam lagi maknanya Pak saya ingin mengajak Bapak kalau dikatakan Ustaz senilai dengan jihad pahalanya sekarang timbul pertanyaan pahala jihad emang apa? agar kita mau berbakti orang tua karena pahalanya senilai dengan jihad apa? Mohon maaf Yang Kawan-kawan uh, muslim Yang ingin berjiha Dan kami menganggapnya keliru Akhirnya membom sana sini Kira-kira Mereka termotivasi Untuk itu Karena dapat pahala yang besar Apa pahalanya pak? Hah? Orang yang mati di medan pertempuran pahalanya apa, Pak? Masuk surga. Tok, nggak ada bedanya dengan yang lain dong. Apa? Masuk surga tanpa hisap. Enak nggak masuk surga tanpa hisap? Enak. Pernah nyoba? Kok bisa bilang enak? Orang yang mati di medan pertempuran mengangkat senjata dan jihadnya jihad syar'i. Lawan musuh. Ya, jihad syar'i, bukan jihad gairu syar'i. Bukan jihad yang pengecut. Orang enggak pakai senjata dibunuhin. Enggak, jihad syar'i. Itu pahalanya adalah dimasukkan surga tanpa hisap. Nah, enak masuk surga tanpa hisap. Di dunia saja, kalau seorang berurusan harus ngantri itu paling tidak enak. Nih saya kalau seandainya keluar negeri misalkan harus ngantri imigrasi, stempel, stempel, stempel, harus ngantri imigrasi, itu capek pak nunggu. Ini enggak langsung ada ada prioriti. Ya orang berkelas masuk langsung tanpa ada stempel-stempelan itu enak itu di dunia bagaimana di surga tanpa ada hisap lebih dalam lagi bapak ingin mengetahui lebih dalam lagi apa itu hisap di akhirat sehingga benar-benar tahu bagaimana indahnya masuk surga tanpa hisap dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Innal mumin yudni Inna al Allah yudni al mu'mina Yaman al-Qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mendekat kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Thumma ya Wa'Alka Nafahu Alaih Lalu Allah meletakkan penutupnya terhadap hamba tersebut. Wa'yasturu huruf Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah dengan hamba tersebut berdua-duaan, persis yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa engkau akan diberdirikan di hadapan Allah leisabainakawabainahuturjuma, tidak ada antara engkau dengan Allah penerjemah, langsung ngomong sama Allah. Lalu Allah berfirman kepada hamba tersebut, lihat, ini pahisap, ini hisap, ini hisap yang sulit, lihat. Allah berfirman, Ya Fulan, ada hari Wahai Fulan, ini dosa kamu kenal tak? Tahun sekian, hari sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian. Ini dosa kamu tahu? Itu bahisap, itu proses hisap. Kemudian Fulan ini mengatakan, Bala ya Rob, iya itu dosaku wahai. Rabbi. Ditanya lagi oleh Allah. Ya bulan, tadi bulan macamana? Tahu ini dosamu? Tahu ini dosamu? Tahu ini dosamu? Terus ditanya, terus ditanya, terus si fulan tersebut mengakui dosa-dosanya, sampai disebutkan dalam hadis hatta ida qarrarahu bidnuhbih sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya warohanaf sahu annuhala dan dia mengira bahawasanya dirinya binasa. Itu hisap pak. Makanya orang kalau masuk surga tanpa hisap, enak. Indah, lezat, ni'mat Karena tidak ada pemandangan itu Langsung masuk Sekarang tahu pak Makanya saya tanya tadi Sudah masuk surga belum? Indahnya surga tanpa hisap Sudah masuk surga? Belum Karena memang belum baca hadisnya Nah itu keutamaan berjihad Berbakti orang tua Sama nilainya dengan berjihad Bahkan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Ya, Bahkan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Lihat, perhatikan para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam, saya sebutkan dulu deh hadisnya ya, Biar puas Dan saya berkeyakinan sekali dalam hati Bahwa penyebutan hadis itu terdapat berkah Makanya saya kurang setuju Kalau seandainya para ustaz Sering mengucapkan artinya pakai bahasa Indonesia Enggak menyebutkan bahasa Arabnya karena hadis Rasul itu berkah dan biar kaum muslimin terbiasa dengan mendengar hadis-hadis Rasul, sabda nabinya langsung. Lihat saya sebutkan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, jaa'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Fakal, lalu Rasul Sallam bersabda: Ahiun walidah. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kaula naan. Orang tersebut menjawab: Iya. Kaula fahyih ma fajar. Dalam mengurus kedua orang tuamu berjihadlah. Ya, itu lafadz yang pertama. Lafal yang kedua. Dalam riwayat Imam Muslim, Akbar Rasululun Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seseorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini berkata: Ubayyuk alal hijrati wal jihad, abtadil ajra min Allah. Wahai Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu ke kota Madinah dan berjihad bersamamu. Karena lihat karenanya, karena ingin pahala dari Allah. Ikhlas berarti ingin pahala dari Allah maka Rasulullah s.a.w. menjawab fahal min walidayka ahadun hay apakah kedua orang tuamu masih hidup kala na'am bal kilahuma iya, bahkan kedua-duanya masih hidup kala tabtaghil ajra' min Allah dan kamu ingin berhijrah dan berjihad ingin pahala dari Allah kemudian orang tersebut menjawab na'am Iya, wahai Rasulullah, saya ingin paham. Farjilah walidaika, fahsin suhabatahuma. Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Ingat, itu cerita dari Yaman. Pulang engkau kepada kedua orang tuamu, dan berbuat baiklah dalam menggauli kedua orang tuamu. Dalam bergaul dengan orang tuamu berbuat baiklah. Lihat penjelasan menarik saya katakan tadi, bahwa kadang bakti orang tua mengalahkan pahala mengangkat senjata makanya para ulama sepakat bahwasanya ketika seorang ingin berjihad harus minta izin kepada kedua orang tua dengan hadis ini berdasarkan hadis ini ya, yang ingin berjihad ngangkat senjata, melawan musuh harus minta izin sama orang tua berdasar hadis ini Lihat Al-Hafidh Ibn Hajr mengatakan, ay In kana laka abuwan, fabelig johdak fi birrihman wal-ihsan ilihman. Artinya, jika engkau mempunyai dua orang tua, maka bersungguh-sungguhlah berbakti kepadanya, berbuat baik kepada keduanya. Fa in medali lihat fa inna zalika yaqumu maqamal jihad karena bakti orang tua mengalahkan ataupun uh, seposisi dengan berjihad di jalan Allah Berbakti kepada orang tua mempunyai posisi seperti berjihad di jalan Allah bahkan saya bisa katakan kadang-kadang bisa mengalahkan pahala jihad kalau jihad pak Angkat senjata Mempertaruhkan nyawa dan harta Selesai Mati surga Menang Dapat pahala Kalau bakti orang tua Bukan hanya harta Perasaan Kadang-kadang Seorang anak Dari luar kota Bawa tas Atau bawa oleh-oleh dia sengaja beli untuk orang tuanya. Patkal dikasih, Bu. Ini saya bawakan hadiah, Pak. Ini saya bawakan hadiah. Sang bapak mengatakan apa? Wah, oh, warnanya saya nggak suka. Kasih yang lain aja. Ya. Bagaimana perasaan anak pada saat itu? Dan dia tidak boleh ngeleluk, harus sabar. Orang tuanya nggak menerima ya sudah. Dia harus sahabat. Di sini kadang-kadang berkorban perasaan bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah. Berkorban perasaan mengalahkan anak, istri demi orang tua. Budi misalkan, Pak. Seorang suami Punya tanggungan istri dan anak Istri anak-anaknya Suka makan empek-empek Palembang Keras begitu Enak Orang tuanya Gak punya gigi Mau dimakan empek-empek Gak bisa Harus sabar mereka Ya Bisanya apa? Bisanya makan krim Makan coklat-coklatan meskipun istri tidak suka dia harus mengayu istrinya agar mengikuti kemauan orang tua korban perasaan ini bapak ibu saudara-saudari itu kadang-kadang yang bisa mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala taib para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dibilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu beberapa yang pertama tadi mendatangkan rizu Allah yang kedua mendatangkan kebaikan di dunia yang ketiga memasukkan ke dalam surga yang keempat masuk uh, uh, senilai dengan pahala jihad dan pahala jihad masuk surga tanpa hisap yang lain lagi Pak pak, pahala jihad yang lain hah? bisa memberikan syafaat kepada siapa Huy, hadir gak? Pahala jihad apa pak? Bisa memberikan syafaat kepada siapa? Keluarganya Kalau ditanya lagi Syafaat itu apa sih? Bapak kalau ditanya Pak ingin syafaat Rasulullah gak? Mau pak? Mau Kalau ditanya syafaat Rasulullah itu Nopo Apa pak? Hah? Pengakuan Apa maksudnya pengakuan Gak apa-apa pak Salah gak apa-apa Maksudnya Rasulullah mengakui Apa maksudnya pengakuan no, Ini kan Ini menunjukkan pak Kita harus menuntut ilmu agama Lebih Dibandingkan hanya sekedar Menuntut harta Ditanya, ingin syafaat? Iya Tapi kalau ditanya, syafaat itu apa? Nggak tahu Seperti ingin saya katakan Din, mau air nggak? Mau, airnya apa? Nggak tahu, kan aneh Ini pak semuanya Penyebab kita kurang Beramal Kenapa? Karena tidak tahu keutamaan. Salah satu pahala berjihad memberikan syafaat kepada keluarganya. Syafaat adalah di dalam pengertian uh, ilmu akidah, syafaat adalah sualul ghair atau sualut tajaza anil ghair artinya, meminta kepada Allah agar dosa orang lain diampuni itu arti syafaat berarti, kalau orang yang berjihad di jalan Allah bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, nanti di hari kiamat anggap ini orang yang mati dalam jihad mati, dalam berjihad di jalan Allah di hari kiamat, dia datang kepada Allah ya Allah, ampuni 70 orang dari keluargaku. Dan syafaatnya diterima. Itu pak sistem mekanisme syafaat. Kalau anda nanti di hari kiamat dan semoga mudah mudahan, semoga kita seluruhnya mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nanti di hari kiamat Rasulullah datang. Datang kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Allah, Ampuni si fulan." Itu nanya itu namanya apa? Syafaat siapa? Rasulullah. Itu mekanisme syafaat, indah syafaat. Nah, orang berjihad bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Berbakti kepada orang tua senilai dengan itu. Tertarik sekarang pak, bakti orang tua Tertarik ya Bukan hanya sekedar emosional Ada orang, misalkan Saya beri contoh Ada orang tua orang tua, Misalkan ini orang tua Dihina oleh orang lain Anaknya marah Marah kepada yang menghina e, Itu jangan macam-macam sama Bapak saya Itu hanya emosional pak Kenapa Karena bukan didasari agama. Ini orang tua saya, ini kehormatan saya. Kalau sudah urusan orang tua nggak bisa, ini harus dibayar. Nah itu emosi, bukan karena agama. Contoh yang lain, orang tua tak kalah dimandikan. Ketika dia meninggal tak kalah dimandikan. Mungkin pemandinya kurang santun atau kurang sopan. Mungkin kepalanya dibeginikan untuk apa? Anaknya marah. Kenapa kepala bapak saya digitukan ketika dimandikan? Ini masalah kehormatan orang tua. Ini menginjak-injak saya berarti. Tapi itu bukan dari keimanan, Pak. Itu hanya emosional seorang apa? Anak kepada orang tuanya. Beda ketika dia berilmu agama. Di samping dia marah, dia marahnya itu karena iman. Karena dia ingin bakti orang tua. Nah, gitu, Sekarang Kalau sudah dipahami Permasalahan ini Saya hanya ingin menyebutkan Bukti nyata Apa kira-kira bukti nyata Mudah pak jawabannya Dari Berapa ayat yang saya sebutkan tadi Hah? Empat apa lima Lima Lima ayat Lima ayat semuanya ada di situ. Lihat saja dalam surat Al Isra tadi. Wabil walidai ini itu bang. Dan berbaktilah kepada orang tua ehzana artinya berbuat baiklah kepada orang tua. Berarti segala macam perbuatan baik disebut bukti nyata untuk berbakti kepada orang tua. Paham Pak sekarang? Ya? Jadi tema kita selesai kalau begitu. Kajiannya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan kita berbicara bukti nyata. Saya dari masjid ini nanti keluar, saya ingin berbuat apa kepada orang tua saya, sehingga saya dinyatakan sebagai bakti orang tua. Jawabannya tadi dalam ayat-ayat yang saya sebutkan. Wabilwalidain ihsanah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu bukti nyatanya. Buat baiknya bagaimana? Nah ini baru kita kupas. Tapi secara umum, ya, kalau Anda sebagai anak ingin berbuat baik, ingin berbakti, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Apa itu perbuatan baik? Macam-macam. Akan kita sebutkan nanti. Intinya, semua yang mengandung perbuatan baik, itu bukti nyata bakti kepada orang tua. Saya ulangi. Semua yang mengandung perbuatan baik, itu bukti nyata bakti kepada orang tua. Kita akan sebutkan, Pak. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Apa saja bukti nyata. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama Perkataan yang lembut Ini bakti kepada orang tua Maka perhatikan Anak-anak yang mengangkat suaranya di hadapan orang tua Bahkan mungkin kadang-kadang membentak Bahkan mungkin orang tuanya sampai takut Subhanallah Itu benar-benar durhaka Perkataan yang lembut, bukti nyata, bakti kepada orang tua. Lihat, Abdullah bin Umar r.a. pernah berkata kepada seseorang. Beliau mengatakan, dosa besar ada tujuh. Dosa besar ada sembilan. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat Rasulullah yang langsung belajar dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam dosa besar ada sembilan hunna tis'un al-israku billah yang pertama mencirikan Allah waqatlu nasamah membunuh seseorang walfiraru minazah lari dari medan pertempuran waqalful muhsanah dan menuduh wanita yang suci berzina wa aklur riba makan harta riba wa aklu malil yatim makan harta anak yatim wa il hadibil masjid berbuat penyimpangan di dalam masjid wallazi yastaskhiru dan yang kedelapan yang mencelah, mencaci menghina wa buqaul walidaini minal uqub dan menangiskan orang tua termasuk durhaka. Menangiskan orang tua termasuk durhaka. Ya, membuat orang tua menangis termasuk durhaka. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada pemuda tadi, "Ahayyun walida?" Wahai si pemuda Kedua orang tua masih hidup enggak? Kala rajul indi ummi Masih hidup ibuku Kata si pemuda tersebut Kala bin Umar Lihat Dan ibnu Umar kemudian berkata Fawallah Law alanta lahal kalam Demi Allah Kalau seandainya kamu lembutkan ucapanmu Lembutkan ucapanmu wa at'amta ta'a wa at'amta ha ta'am dan kamu berikan makan kepada dia la tadkhulnal jannata ma'ta nabtal kabair sungguh kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar sekarang kita ingin ambil lagi ini Pak bukti nyata pertama bakti orang tua melembutkan perkataan kita ingin tahu bagaimana para ulama' terdahulu melembutkan perkataan. Para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 23. Fala wa qadra rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidayni ihsana ima yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa di sini timbul pertanyaan pak saya artikan dulu ya, sebelum saya sebutkan timbul pertanyaan. Dan Allah Rabbimu telah mewajibkan kepadamu, janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ada timbul pertanyaan. Wahai Allah, bakti pertama kepada orang tua apa? Bukti nyata pertama pada orang tua apa? Allah mengatakan, kalau seandainya kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya. Dan mereka dalam keadaan tua, tinggal bersamamu, maka jangan ucapkan kepada keduanya perkataan ah. Timbul pertanyaan, kenapa bukti nyata pertama adalah menjaga lisan terhadap orang tua? buktinya nyata bakti pertama menjaga lisan. Karena lisan adalah... yang paling mudah seseorang untuk melakukannya terhadap orang tua gak mungkin orang tua dipukul gak mungkin pak sama anaknya jarang yang melakukan itu jarang yang bunuh orang tuanya jarang yang mukulin orang tuanya nendang orang tuanya jarang tapi ini lisan tidak sedikit bahkan saya bisa menyatakan mungkin kadang-kadang yang sudah menjadi ustadz kadang-kadang dia kasar dengan orang tuanya ini benar Pak Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan itu hati-hati kamu yang hidup bersama orang tuamu orang tuamu sudah tua dan kadang-kadang semakin tua semakin sulit diatur saya bapak punya teman orang tuanya dinasihati oleh teman saya ini pak nanti kalau sudah malam bapak jangan naik ke tangga karena rumahnya ada tangganya di atas tangga itu ada kamar-kamar bapak ini sudah dinasihati jangan naik ke atas tangga ternyata dia naik juga, ingin melihat kamar-kamar yang ada sudah bersih, sudah tertutup atau belum sebagaimana kebiasaan dia ketika masih muda dia ingin seperti itu eh ternyata naik tangga, jatuh patah kakinya, lu ustad, nih kebiasaan nih orang, nunjuk tuh ke orang tuanya, kebiasaan saya sudah beritahu, jangan naik tangga patah, ketika patah yang nguruskan kita juga ustad, lihat pada saat itu anak harus sabar falatakullahu ma'uf Jangan katakan ah kenapa lisan dulu yang di, yang dicegah oleh Allah karena lisan adalah anggota yang paling mudah untuk durhaka pada orang tua. Jarang orang tua mukul anaknya, eh jarang anak mukul orang tuanya. Jarang anak menendang orang tuanya. Jarang or anak uh, memukuli orang tuanya jarang. Tapi sering anak menyakiti Orang tuanya dengan lisannya, maka diingatkan dulu oleh Allah. Ini bukti nyata pertama berkata yang lemah lembut terhadap orang tua. Saya ingin bacakan dulu apa arti janganlah kamu katakan perkataan ah. Perhatikan ya, pak ya, bapak ibu, saudara saudari yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan ai la tusmi'huma qaulan sayyi'an janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan ah maksudnya jangan kamu perdengarkan kepada mereka ucapan yang buruk segala macam ucapan yang buruk bahkan sebagian ulama tafsir ya menyatakan bahwasannya kalau seandainya ada ucapan yang paling lembut buruknya dibandingkan ah Allah akan ucapkan. Allah akan larang. Ini hati-hati ya. Yang ah, dinasihati orang tua. Ah. Masuk tuh dalamnya. Masuk ke dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, hatta wa lattafif alladhi huwa adna maratibul qaul asyya'. Bahkan sampai perkataan yang itu adalah perkataan buruk yang paling rendah. Enggak boleh sama orang tua. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taqul la'uma uffin wa la Wa qul lahum ma qawlan karima lainan layinan thayyiban hasanan bita'addubin lembut perkataan yang baik perkataan yang indah dengan adab dengan pengagungan dan dengan penghormatan begitu seorang anak yang ingin membuktikan dengan buktinya tadi bakti orang tua berkata kepada orang tuanya seperti perkataan seorang hamba dihadapan tuannya yang tuannya ini sangat kasar bagaimana seorang budak dihadapan hamba dihadapan uh, tuannya, majikannya dan tu, tuannya, majikannya ini sangat kasar ini bukti nyata yang pertama bukti nyata yang kedua bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua saya ingin kita introspeksi mohon maaf pak angkat tangan yang orang tuanya masih hidup angkat tangan aja hampir semuanya coba sepulang ini anda lihat diri Anda. Seberapa lama Anda ngobrol dengan orang tua? Seberapa senang bapakmu, ibumu ngobrol dengan kamu? Seberapa lama? Bahkan mungkin ada sebagian orang tua mengatakan, sudah mulai you know? bosan orang tuanya ngobrol sama dia hati-hati itu tanda anda tidak disenangi oleh orang tua maka saya bisa ambil garis tarik garis lurus ya ada orang tuamu ridha kepadamu adalah ketika orang tuamu be betah ngobrol denganmu berapa lama kita ngobrol sama orang tua kita ada orang Pak ketika bertemu dengan kawannya wah uh, ngobrol lama 2 jam 3 jam 4 jam pindah-pindah judul ya judul pendidikan politik ekonomi yang terakhir gosip artis Kadang, kalau ngobrol sama orang tuanya subhanallah bukan dia yang tidak suka ngobrol, orang tuanya tidak suka ngobrol sama dia, kenapa? karena ngobrolannya terlalu tinggi tidak bisa membahasakan dengan bahasa yang disukai oleh orang tua ngobrol sama ibunya, ibunya cuma lulusan SMP, lulusan SD lulusan SMA dia mungkin sudah kuliah, sudah lulus kuliah sekarang punya pekerjaan, ngobrolnya tinggi bu, tahu gak? integritas Wah, ibunya gak paham gak suka ngobrol tapi dengan saudara yang kedua bisa ngobrol lama, bisa ketawa ketiwi ingat, bukti nyata yang kedua bakti kepada orang tua adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua Ya, saya pernah punya kawan pak driver taksi. Kalau saya pulang ke Banjarmasin, dia yang sering nganterin saya dari bandara ke rumah saya. Karena saya merasa sudah nyaman, karena laki-laki, kemudian nyaman lah. Beliau sering cerita, Ustadz, saya ini tukang taksi, supir taksi. Sering sekali saya hidup di jalanan. Sering sekali saya melihat kecelakaan-kecelakaan. Sering juga kecelakaan itu saya kabarkan kepada ibu saya kalau lagi saya pulang, saya cerita-cerita saya mimpi saya, Uh oh, bu, tadi ada kecelakaan orang terbelah dua Uh oh, bu tadi ada kecelakaan mobilnya jadi penyok, habis habisan maka saya katakan, wahai saudara, itu bukti nyata kamu durhaka kepada orang tua Loh, kok bisa usah kenapa? karena anaknya sopir taksi diceritakan seperti itu menyakiti hati orang tua setiap kali anaknya ke sopir taksi kerja ya Allah selamatkan ya Allah deg-degan orang tuanya ini kedurhakaan yang kadang kita tidak menyadarinya hati-hati masukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua kita apa dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Asradi radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u al-hijrah wa taraka abawayhi Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat untuk ikut berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan orang ini meninggalkan orang tuanya dalam keadaan keduanya menangis karena ditinggal oleh anaknya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Irji ilaihi wa awhiq huma kama abkaitahuma. Pulang kau Engkau usai ikut hijrah. Pulang kepada kedua orang tuamu. Gembirakan, buat mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ingat, hati-hati. Yang pernah menatek menitiskan air mata orang tuanya, itu durhaka mu. durhaka hati-hati yang pernah meneteskan air mata kedua orang tuanya itu durhaka yang ada adalah buat gembira orang tua misalkan ya Bapak Ibu saudara-saudari Bapak makanya saya katakan tadi kadang berbakti pada orang tua itu lebih utama dibandingkan berjihad karena dia butuh seni Pak butuh cara saya beri contoh Pak Bapak, bapak kita ini yang sudah jadi bapak. Kita ini kan gengsi sekali ditolong oleh anak kita. Karena dulu ente yang saya biayai, ente yang saya kasih makan. Makanya kalau kita tanya bapak kita, Pak mau makan apa nih hari ini? Ah, biasa aja deh. Paling gitu. Pak mau baju lebaran? Gak usah. Padahal mau. Ya, nah cara kita bagaimana bisa mengungkap perasaan itu seni, Pak. Itu baktinya di situ, itu indahnya di situ bakti orang tua. Kalau ibu kadang-kadang terus terang, ya seperti yang Jadi, saya ungkapkan tadi, kita bawa hadiah jauh-jauh gitu, kemudian kita kasihkan bu hadiah. Dia ah oh, saya nggak suka warnanya orange, nggak suka, kasih yang kelainan aja itu harus sabar tuh ibu begitu kalau bapak enggak harus kadang-kadang kita harus menggali perasaan contoh misalkan ibu saya meninggal tinggal bapak semenjak ibu ibu meninggal bapak termenung di rumah saya karena memang dua dua orang tua saya tinggal di rumah saya alhamdulillah dan tidak ada kenikmatan selain hidup bersama dengan orang tua tak kalau mereka tua rasakan itu dan ini mungkin akan berat bagi orang-orang yang pelancong-pelancong yang apa namanya, yang merantau-merantau tidak ada kenikmatan lebih indah dibandingkan hidup bersama dengan orang tua saat mereka tua tahu kebiasaan mereka tahu apa yang mereka inginkan tahu bagaimana mereka marah tahu bagaimana mereka sedih tahu bagaimana mereka menginginkan sesuatu tahu bagaimana cara kita memberi sesuatu tanpa menyakiti hati mereka Setelah ibu meninggal Bapak termenung Kemudian Sang bapak cerita Din Itu ada kawan saya Umur 70 tahun Meninggal istrinya Sekarang dia nikah lagi Dapatnya perawat lagi nah, Saya langsung nanya Bapak mau Tersenyum Sumringah Besoknya saya tanya lagi, mau ketawa? Akhirnya saya tawarin mau janda mau perawan, terbahak-bahak tertawanya. Nah, ini cara, itu seni pak, seni bakti orang tua. Dan jangan mau menang sendiri. Bagaimana cara kita bisa memasukkan kebahagiaan kepada orang tua kita? Maka sang bapak menjawab, ya perawat lah masa janda. Ya. Orang tua berdarah muda, ya. Ini bapak ibu sadar-sadari. Maka perhatikan pulang nanti bagaimana buat orang tua anda bisa tertawa ketika ngobrol dengan anda. Ada kadang-kadang seorang anak ngobrol dengan orang tuanya, orang tuanya lek, kapan mulai lek? Itu namanya diusir anda ya, hati-hati coba, mudah-mudah ngobrol dengan orang tua, orang tua perempuan misalkan ibu, sukanya ngobrol masalah apa masalah agama, masalah kue, masalah makanan bisa kita turunkan derajat kita kemudian ngobrol dengan mereka dengan bahasa mereka, itu bakti orang tua ingat, bakti orang tua bukan hanya sekedar bu, pak, sudah saya kirim sejuta ya, assalamualaikum, enggak bakti model apaan itu Enggak ya, Akhli. Bakti itu menemaninya, mengawaninya, apa kau ke apa ke ke keperluannya, itu namanya bakti. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti nyata yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua adalah jangan sampai kita merupakan penyebab orang tua kita dihina jangan sampai kita anak penyebab orang tua kita dihina. Gara-gara kita orang tua kita dihina. Gara-gara kita orang tua kita dicaci maki. Jangan sampai. Ya ini banyak anaknya suka ngutak. Anak siapa nih? Oh, dasar anaknya ini. Nah, tuh. Masuk ke dalamnya. Anaknya suka berbuat kriminal terhadap wanita-wanita. Anak siapa nih? Oh, dasar memang anaknya begini. Nah, itu masuk. Tuh. Dia sang anak ini menjadi penyebab orang tuanya dicela, dicaci, dihina. Ini termasuk daripada bakti orang tua agar dia tidak menjadi penyebab orang tuanya dicaci dan dihina. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli waliday Termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya. Para sahabat bertanya bingung, kok ada anak yang suka mencaci orang tuanya? Ya Rasulullah, hal yasthumur rajul waliday Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang melaknat, mencaci, menghina orang tuanya? Enggak mungkin ini. Kemudian Rasul saw menjawab, nah ada benar, ya subu abar rojul, waya subu abahu, waya subu ummahu, waya subu ummah. Artinya seseorang, misalkan ini anak, menghina bapak orang lain. Ini saya punya teman, saya katakan, eh bapakmu emang begitu tuh orangnya, bahil, pelit, kikir, medit, koret, cetil apalagi kalau bahasa celacap apa? Hah? Petitil. Uh sumama, jelek emang. Emang saya sering me me menguji di beberapa daerah yang saya datangi, bahasa pelit, kikir, bakhil itu jelek-jelek, intonasinya jelek-jelek. Ya, di Gunung Kidul itu cetil. Jelek. Betawi koret Banjarmasin engken cilacap titil. Ih subhanallah jelek. Makanya sifat bakhil itu tidak ada boleh di dalam hati seorang muslim. Ya, sedikit menyimpang pingin. Taib, orang ini saya katakan, bapakmu tuh bakhil. Orang ini akhirnya mencela bapak saya. Nah, saya berarti penyebab bapak saya dicela oleh orang lain. Paham maksud saya, Pak? Saya mencela ibunya Maka dia mencela ibu saya Berarti saya penyebab Mencela ibu saya Maka bukti nyata Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua adalah Bukan menjadi penyebab Anak yang menjadi penyebab Orang tuanya dicela, dicaci Dengan kelakuan-kelakuan buruknya Dan semua anak pak membawa nama orang tua di belakangnya anak siapa tuh anak siapa tuh pasti di belakangnya di bawah anaknya Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Yusuf Alaihissalam langsung dikatakan oleh Rasulullah Sallam ahlan bi ahih Khair ibni Khair ibni Khair ibni Khair kata Nabi Muhammad Sallam Selamat datang Selamat bertemu Wahai saudaraku yang baik Dari bapak yang baik Dari kakek yang baik Dari buyut yang baik Ini keturunan Nabi Yusuf Yusuf bin siapa? Bapaknya Yusuf siapa? Ya'kub Yusuf bin Ya'kub Ya'kub bin siapa? Ishaq Ishaq bin siapa? Ibrahim Lihat Anak yang baik Dari bapak yang baik Dari kakek yang baik Dari buyut yang baik Maka anak itu senantiasa membawa Nama keluarga Hati-hati bersikap Jangan sampai orang tua kita yang kena getahnya Gara-gara kelakuan kita Dan itu bukti durhaka Makanya Pak Mohon maaf ini menyimpang sedikit Tentang pendidikan anak Di Indonesia saya baru tiga tahun tinggal di sini, domisili di sini. Domi Sili di, sini. Uh, di dalam agama Islam itu ada namanya solat berjamaah. Di negeri kita ini ada namanya buka aurat berjamaah. Lihat tuh, grup-grup musik, lima orang, tujuh orang, puluhan orang perempuan semua, semuanya buka aurat. Pertanyaan pertama saya yang timbul adalah Ini bapaknya kemana? Keluarga laki-lakinya mana? Mana rasa cemburunya? Anaknya buka paha Anaknya buka dada Anaknya memperlihatkan rambut Kemana? Dan sayangnya itu dianggap prestasi Seorang ibu nelfon kawannya Juh, Alhamdulillah Anak saya menang lomba, lomba apa? Padahal masih TK loh, menang lomba, lomba apa? Lomba joget dangdut oplosan. Prestasi apanya? Rubah mindset berfikirnya. Itu bukan prestasi, itu adalah sebuah keburukan. Anak membawa nama orang tua. Hati-hati ya, para ekoy tidak mentiak Allah. Kemudian, yang keberapa sekarang? Keempat. Bukti nyata bakti orang tua adalah menyambung hubungan dengan kawan-kawan orang tua. Orang tua punya kawan dekat, kita kawani. Orang tua punya kawan dekat, kita temani. Ini termasuk bukti nyata. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Inna abara albir silatul waladi ahla abi Sesungguhnya bukti bakti yang paling tinggi adalah menyambung seorang anak menyambung orang-orang yang merupakan kecintaan orang tuanya Perhatikan Anda siapa kawan bapak-bapak kita sambung datangi, telpon itu termasuk bakti orang tua ini bukti nyata yang keberapa? yang keempat yang kelima, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t bukti nyata, bakti kepada kedua orang tua adalah nah ini menarik mengakui kebaikan mereka pernah gak kita mengatakan kepada ibu kita, bu? Terima kasih Semoga Allah melipatkan pahala ibu. Ibu sudah mengandung saya 9 bulan Dalam keadaan lemah Ibu sudah melahirkan saya Dalam keadaan antara hidup dan mati Ibu sudah menyusui saya 2 tahun Pernah gak kita mengatakan kepada ibu seperti itu Jazakillahu khairan Terima kasih ibu Ibu sudah Menidurkan saya Dan menjadikan Tangan ibu sebagai Kasur saya yang paling empuk Bahkan saya pernah diceritakan oleh ibu saya Demi Allah saya pernah Ingin melakukan ini Saya ingin bertanya kepada ibu Buk, gimana saya lagi kecil Beliau mengatakan Kamu itu lagi kecil, paling sulit Untuk ditidurkan Menidurkan kamu Seperti meletakkan emas Pelan-pelan Salah sedikit nangis-nangisnya sampai pagi Itu jadikan modal kita Untuk bisa berterima kasih kepada orang tua Terima kasih bu Pernah kita sebutkan itu di hadapan ibu kita Yang ada adalah Sebagian anak sering banget menuntut orang tuanya Bahkan sering menuduh orang tuanya Orang tua gak pernah Punya belas kasihan terhadap anaknya Enggak ya laki. Coba Bapak, Pak terima kasih Sudah mengajari saya laki-laki Sudah terima kasih Sudah mengajari saya sebagai laki-laki Terima kasih sudah mengajari saya Kejujuran Terima kasih sudah mengajari saya kedisiplinan Terima kasih, terus sebutkan Pantas mereka Mendapatkan penyebutan kebaikan Sebutkan Itu wakti, itu bukti nyata Kepada orang tua Terima kasih, Pak. Yang telah menyelamatkan saya tatkala saya ingin dipukulin orang. Terima kasih, Pak. Tatkala engkau bersusah payah menyekolahkan saya ke sini dan ke situ. Sebutkan itu. Itu pantas dan itu bukti nyata orang tua eh seorang anak ingin bakti kepada orang tuanya. Apa dalilnya? Coba perhatikan, dalilnya menarik. Eh, itu hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Al-Adabul Al Mufrad dari Abu Murrah, maula Umm Hani binti Abi Talib, "Anhu rukibah ma' Abi Hurairah ila ardhhi bil Aqiq, faida dhalar Allahu sahab bi ala Saudi." Abu Murrah bersama Abu Hurairah pernah pulang ke kampungnya Abu Hurairah di daerah Al Aqiq, di kota Mekah, Al Aqiq. Kemudian kalau sudah masuk ke kampung al aqil, Abu Hurairah dengan suara yang keras, akan akan penuh dengan rindu mengatakan, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Semoga keselamatan rahmat atas engkau wahai ibuku aku datang. Lihat begitu gembira. Kemudian sang ibu mengatakan, Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sang ibu menjawab. Wa'alaikissalam Wa'alaikassalam Wa'alaikassalam Wa'alaikassalam Kemudian Abu Hurairah Mulai menyebutkan Kebaikan-kebaikan Sang ibu Lihat Rahimatillah Kama rabba Tanif sadhir Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmatimu Wahai ibu Sebagaimana Engkau Telah Mengurusku Tak kecil Lihat ini bukti nyata seorang anak berbakti kepada orang tua. Sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita. Semoga engkau dirahmati oleh Allah, wahai ibuku. Sebagaimana engkau telah mengurusku tak kalah kecil. Mengurus tak kalah kecil tidak mudah. Ya Tidak mudah. Harus begadang malam. Harus mengalahkan ego. Mengurus tatkala kecil tidak mudah Dan subhanallah Mengurus anak tatkala kecil Kita sebagai orang tua ketika mengurus anak tatkala kecil Yang kita inginkan adalah anak tersebut Agar dewasa Agar hidup Agar bisa jalan bersama kita Saya baru kelahiran anak sebulan yang lalu Abdurrahman saya kasih nama anak Kita ingin Anak Abdurrahman ini nanti berjalan sama dengan kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika mendapati Ismail makanya Nabi Ibrahim AS sangat sulit mendapatkan ujian yang berat kenapa? saya ketika Ismail sudah benar-benar bisa mengerjakan perbuatan bapaknya sudah bisa berjalan sama-sama dengan bapaknya, itu kan indah laki-laki, ini lo, anak laki-laki saya jalan sama saya kebanggaan orang tua saat itu diperintahkan untuk disembelih Begitulah orang tua ngurus kita. Tidak ada lain yang dia inginkan kecuali kita besar. Beda dengan kita. Tak kalah mengurus orang tua. Tidak ada lain yang kita inginkan kecuali kapan anda mati. Iya. Itu jujur saja ada dalam diri. Hati-hati pak. Maka bapak ibu saudara-saudari yang diulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Yang belum pernah melakukan ini, hitung kebaikan-kebaikan mereka. Sebutkan. Bu, terima kasih, Bu. Yang sudah melahirkan saya. Terima kasih, Bu, yang sudah membiayai saya, menyusui saya, Kalau bukan karena susu ibu, saya tidak akan sekuat ini. Subhanallah. Itu indah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Sang ibu menjawab, Ya, bu wahai anakku sayang, wa anta fajazak khairan, wa rilya angka kama barratani kabirah, wahai Abu Hurairah, dan engkau, wahai anakku sayang. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada meridhai-mu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku tatkala engkau sudah dewasa disebut oleh sang ibu ketika menyebut kebaikannya adalah sebuah bakti. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buktinya ta bakti yang lain dan buktinya nyata bakti yang lain ini saya akan sebutkan secara cepat karena waktu saya tinggal 5 menit Harus ke purbaliga setelah ini Bukti-bukti nyata bakti orang tua setelah mereka mati, setelah mereka meninggal dunia Satu, beristirfah Memintakan ampun kepada Allah untuk mereka berdua yang kedua Mendoakan mereka berdua Yang ketiga Melunasi hutang mereka berdua Masalah lunas hutang ini oh, Banyak ceritanya Banyak sekali ceritanya Kemudian yang keempat Melunasi nazar-nazar mereka berdua Orang tua kita punya nazar Kalau sehat Kalau anak diterima kerja Maka saya akan begini-begitu Sampai mati orang tua kita belum melaksanakan nazarnya Anaknya berhak untuk melaksanakan Yang kelima Melunasi tebusan-tebusan Yang wajib yang dimiliki oleh orang tua Tebusan kafarat kafarat yang keenam melaksanakan wasiatnya, yang ketujuh berpuasa ataupun melunasi hutang puasa orang tua. Dan ingat ini hutang puasa yang dimaksud adalah hutang, bukan tidak puasa. Ada orang tua misalkan dia tidak puasa, kenapa malas? Oh itu bukan hutang namanya, itu malas. Adapun hutang puasa bagaimana? orang tua kita haid kemudian dia tidak puasa kemudian sebelum mengqadha meninggal duluan maka berarti orang tua kita punya hutang orang tua kita sakit kemudian tidak puasa kemudian sebelum mengqadha meninggal duluan itu berarti orang tua kita punya hutang adapun orang tua meninggalkan puasa karena malas itu bukan hutang dan tidak bisa di tidak bisa dilunasi yang kedelapan menyambung hubungan rahim yang tidak bisa disambung kecuali oleh bapaknya. Artinya kerabat-kerabat bapak, kerabat-kerabat ibu, paman tuh, paman, perhatikan paman, bibi-bibi. Hubungan yang baik dengan mereka. Wallahi Pak saya rasakan pribadi demi Allah. Berbuat baik kepada bibi seperti berbuat baik kepada orang tu ibu sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ibu sudah meninggal, tinggal adiknya masih hidup. Maka kita datangi Kita kunjungi Kita berikan sesuatu Kalau seandainya kita punya harta Kita berikan makanan Kita tolong kalau membutuhkan pertolongan Itu seperti menolong orang tua Dan sebenarnya dalilnya banyak Kemudian yang kesembilan Memuliakan teman-teman orang tua Yang kesepuluh Bersedekah atas nama orang tua Ini beberapa amalan Bukti nyata Berbakti kepada orang tua sepeninggal orang tua meninggal sepuluh mudah-mudahan bermanfaat. Salawatullahi wabillahi rajil alamin. Nah ada satu dua tiga pertanyaan mungkin ingin, ingin bertanya, silahkan. Oh ini bukan pertanyaan Ini ini karangan. Saya waktu ada sheikh dari Arab Saudi datang Maka mereka bertanya, kenapa pertanyaan di Indonesia panjang-panjang? Padahal kan pertanyaannya tidak perlu panjang-panjang Inti pertanyaan apa ditanyakan, tidak perlu harus cerita, tidak perlu ya. Ya, cukup nanti tidak bisa dijawab lagi. Apa yang harus saya lakukan ketika ibunda meminta saya menikahi seorang akhwat? Seorang akhwat ini apa arti akhwat ini? Akhwat artinya apa? Seorang perempuan, ya. Lebih baik ditulisnya pakai seorang perempuan karena nanti ada yang membedakan. Akhwat ini yang sudah ngaji disebut akhwat. Perempuan yang belum ngaji bukan akhwat. Enggak, dia perempuan juga Arti akhwat itu artinya apa? Perempuan Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya Menikahi seorang akhwat, seorang perempuan Biasa bahkan Akhwat biasa Mereka? Akhwat biasa Perempuan biasa gitu Bahkan hanya menilai dari status dunianya saja, Sedangkan saya menolak karena inginkan seorang akhwat yang menjalankan sunnah dengan bercadar Tapi orang tua menolak karena tidak suka Bila rida Allah menjadi rida orang tua Apakah saya harus menuruti ibu yang meminta memotong jenggot dan tidak menjalankan sunnah? Nah ini pada ikhwan yang ala Allah Jawabannya tidak bisa semutlak itu Taati orang tua? Atau jangan taati orang tua? Nggak bisa Jawabannya dengan persuasi Orang tua ketika menolak, menikah Saya menikah dengan seorang perempuan Apa sebabnya? Kalau penolakannya itu sesuai dengan syariat Taati Kalau penolakannya tidak sesuai dengan syariat Tidak, tidak boleh ditaati Apalagi yang bertanya ini laki-laki Ya laki-laki dia tidak memerlukan wali dia bisa menikah kapan saja dimana saja dia inginkan. Cuma memang dia diwajibkan untuk meminta eh, apa namanya restu dari orang tuanya. Tetapi orang tuanya juga jangan sampai menyulitkan anaknya untuk menikah. Maka di sini lihat persuasi pendekatan pendekatannya bagaimana? Jelaskan kepada orang tua baik-baik bahwa saya ini perempuan yang seperti ini demi menjaga keturunan saya nantinya dan perempuan yang seperti ini bukan perempuan yang buruk buktinya dia menjaga sholat dia menjaga ini dia menjaga itu dan semisal jelaskan ya seperti itu. Wallahu amin. Kemudian pertanyaan mudahnya sebenarnya. Apa hukum? Ya kan bertanya itu seperti itu. Apa hukum memotong jenggot di, yang diperintahkan oleh orang tua? Kan <inion> begitu. Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi ma'siyatillah. Innamat tha'ata Tidak boleh ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dan ketaatan hanya pada perihal yang ma'ruf. Itu. Bagaimana sikap kita Kalau orang tua kita Tidak memperkenankan kita Untuk menjalankan sunnah Nabi Maka jawabannya Kita ini hamba Allah Dan hamba Allah Lebih mendahulukan Ridha Allah Dan siapa yang lebih mendahulukan ridha Allah niscaya akan diridhai oleh manusia Manil tamasa ridha Allah bisa nas radhiyallahu anhu wa 'aadhah anhu an-nas barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia orang tua kita enggak setuju orang tua kita tidak uh, uh, suka kita mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan ridha kepada dia dan membuat orang tua kita yang tidak ridha tadi menjadi ridha kepada kita wallahu a'lam Bagaimana apabila saya sudah mengingatkan orang tua saya yang belum sholat Dan masih berbuat bid'ah ah, Serta kesyirikan tetapi tidak mau mendengarkan Apakah saya dimintai pertanggungjawaban di akhirat Lalu apakah dosa syirik dan bid'ah ah bisa diampuni oleh Allah Jika meninggal sebelum bertawabat Dan amalan apa yang bisa anak saya lakukan Untuk orang tua yang meninggal dalam keadaan tersebut Ini empat pertanyaan dalam satu kertas Yang pertama yaitu Seorang anak ketika mendapati orang tuanya melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama Atau disebut dengan perbuatan bid'ah, Mengada-ngada melakukan perbuatan kesyirikan Maka seorang anak harus menjelaskan bahwa ini perbuatan diharamkan dalam agama Ini perbuatan diharamkan dalam agama dan dia harus menjelaskan sebelum dia memponis dia harus menjelaskan bu, pak, uh, di dalam islam itu ada ajaran pak bahwa kita dilarang untuk berbuat bidah. Ah. jelaskan sejelas-jelasnya seorang anak kadang-kadang kurangnya adalah cepat memponis belum menjelaskan dulu awalnya Ya, ini tidak benar. Jelaskan dulu kepada orang tua, Pak, dalam Islam itu ada larangan. Larangan apa nak? Larangan berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Jelaskan. Oh, bid'ah itu begini begini. Jangan disebutkan bid'ah itu ya pekerjaan Bapak itu jangan itu salah. Dia tidak akan terima. Bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang belum ada contohnya di sangka agama. Ya kemudian jelaskan, kenapa tidak boleh mengerjakan berbohon bidah, dilarang oleh Rasulullah dilarang oleh Allah, diancam neraka diancam tidak diterima amalnya jangan dulu sebutkan amalan beliau-beliau, jangan, jelaskan dulu kesirikan pak, bu kesirikan adalah bla bla bla, bla. bahayanya kesirikan ini ini, ini, ini Sebutkan. miscaya insyaallah akan menerima sebagian kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah langsung datang ke rumah datang dari pengajian langsung mengatakan pak bu, anda berdua musyrik nah ini bahaya itu tidak boleh dalam agama jelaskan dulu apa duduk permasalahannya ya seperti itu alam. kalau dosa syirik belum bertobat dan meninggal sebelum bertobat tidak diampuni Surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an Yusurah kabik wa yaghfiru ma dunah dari kini manja. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mencirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang bisa diamalkan oleh sang anak ketika orang tuanya mati dalam keadaan seperti ini? Maka jawabannya dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya istiqamah ya agar diri istiqamah dalam kebaikan adapun orang tua yang musyrik kalau benar syirik ya ini kadang-kadang kita cuma bisa memonis ternyata belum benar kesyirikannya kalau memang benar mati dia dalam kesyirikan maka barsal itu Allah berfirman makaanlan nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru limusyrikin walau kanu uli qurba tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman untuk minta ampun orang untuk orang-orang yang musyrik kepada Allah. Meskipun itu para kerabat, tidak boleh. Begitu, Wallahu'alaikum. Berbakti kepada orang itu adalah wajib. Ketika saya, suami ingin berbakti kepada ibu janda. Dengan tinggal bersama saya Namun istri merasa keberatan Dengan alasan ingin menjalankan rumah tangganya Dengan di rumah hanya suami Istri dan anak-anaknya, istri memiliki dasar Ketika mendengar kajian Bahwa suami harus menghargai pendapat istri Termasuk tinggal bersama mertua Bagaimana solusinya Maka jawabannya Kalau seorang istri melarang anda Untuk berbakti kepada orang tua Maka nasihati istrinya ya? Nasihati istrinya Dan harus bersabar dan ingat Pak Anak-anak kita akan merekam jejak kita Dia akan merekam jejak kita Kita bakti dia akan lihat Oh begitu bapak saya bakti kepada bapaknya Kepada ibunya Saya juga nanti akan berbuat bakti kepada bapak saya dan, bap dan ibu saya Dan nasihati istrinya Bahwa Orang uh, uh, Anda harus enggak mempunyai suami ya ingin bakti kepada orang tuanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari wallah ra. Orang tua saya sudah meninggal. Amin. Eh orang tua saya sudah meninggal, sulang saya dulu sering sedang saya sering menyakiti mereka apakah saya masih bisa untuk memperbaiki dan bertobat darinya maka saya katakan kepada yang masih belum meninggal yang pernah berbuat buruk kepada orang tua maka minta halal minta ridho ridho orang tuamu surgamu yang sudah seperti ini kejadiannya maka banyak-banyak istighfar banyak-banyak berdoa dan amalkan 10 amalan tadi setelah peninggal orang tua kita wallahu alam bagaimana jika berbakti kepada mertua apakah pahalanya sama seperti kedua orang tua beda berbakti kepada mertua itu berbakti kepada orang yang lebih tua umurnya adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul tentang bakti orang tua semuanya kepada orang tua kandung adapun mertua hanya sebatas dia adalah keluarga istri kita dan kita wajib untuk berhubungan dengan baik dengan keluarga istri kita dan juga sebatas dia muslim dan juga sebatas dia orang yang lebih tua umurnya dari kita adapun menggantikan kedudukan orang tua atau e, pahalanya seperti berbakti kepada orang tua asli kandung tidak ya mertua tidak seperti orang tua kandung wallahu a'lam Orang tua saya sudah agak pikun, dia selalu menyuruh saya beli rokok. Bagaimana cara saya menolak kalau dia tidak kalau tidak mau, dia marah. Orang tua sering minta uang dan uangnya untuk membeli rokok. Maka jawabannya, para iqa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Apakah kedudukan mertua sama dengan orang tua sendiri sudah saya jawab. Bagaimana jika ibu dan ayah menelantarkan kita apa yang sebaiknya dilakukan oleh sang anak? Tetap berbakti. Ya, meskipun melantarkan anak menelantarkan kita bakti. Allah berfirman, "Wa sahibuhuma dunya ma'rufa." Kalau orang tuamu musyrik, maka gauli mereka berdua dengan baik. Apa yang lebih besar dari dosa kesyirikan? Gak ada Ya Kalau menelantarkan maka tetap bakti Karena kita dituntut untuk bakti Bukan untuk balas dendam Untuk bakti kita dituntut Bukan untuk balas dendam kepada orang tua Wallahu Wallahu'ala Apa hukum Jual beli saham yang berkaitan dengan perusahaan sekretaris atau perbankan maka ini di luar materi tetapi jual beli saham dia seperti jual beli barang jual beli air sama saja kalau di dalamnya di dalamnya berarti membutuhkan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli sama asalkan sahamnya tersebut saham yang jelas perusahaannya bekerja atau bergerak di bidang yang halal Bukan bergerak di bidang yang haram Bukan perusahaan-perusahaan yang samar-samar Tidak ada bentuk aslinya Makanya dia seperti jual beli biasa Wallahu Wallahu'ala Bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua Istri-istri kita, mertua kita Apakah sama dengan orang tua? Sama ini Bagaimana sikap kita sebagai anak menghadapi ayah yang keras, kasar, dan tidak mau menerima pendapat orang lain? Apa jawabannya? Tetap bakti, sabar. Kita tidak dituntut menilai bapak ibu kita. Kita dituntut bakti kita. Saya pernah dapati pak, seorang anak curhat kepada saya. Ustaz, saya kesel sama bapak. Dari dulu keras kepala, sombong. Meremehkan saya. Nih sekarang saya sudah alhamdulillah punya rumah, punya pekerjaan, punya begini, punya begini. Eh masih saya sombong. Maka ya akhir, anda yang dituntut bakti bukan malah mengorek-ngorek kesalahan orang tua seburuk apapun kedua orang tua meninggalkan ibu kita kala kita kecil dalam keadaan miskin, tidak diatur tidak diurus, ditelantarkan orang tua kita senang-senangan dengan istri mudanya, punya rumah, punya ini sekarang dia ingin minta maaf, karena kita sudah mulai berada mulai punya rumah, dan dia ingin minta maaf, maka maafkan seorang muslim tidak pendendam seorang muslim itu, dia pemaaf dan Allah telah menjamin orang yang memaafkan Diampuni dosanya oleh Allah SWT Saya pernah pak Dan bahkan sering saya mendapati Dengan telinga saya sendiri Artinya orang yang berbicara di hadapan saya Kalau boleh ustaz Saya cari bapak selain bapak, bapak ini Nunjuk dia kepada bapaknya Saya akan cari Kalau Allah menakdirkan saya Sebelum saya dilahirkan Saya mau orang tua selain dia Ada pak model-model anak seperti itu Dan kadang-kadang kalau kita tahu cerita asalnya mungkin dalam tanda kutip sebuah kewajaran dalam tanda kutip tetapi tidak boleh seperti itu tetap kita wajib bakti orang tua sebejat apapun orang tua gitu Wallahu'ala buktinya tak berbakti kepada orang tua, apa juga termasuk mengadakan kenduri baca kalimat taibah untuk di Ditransfer pahalanya kepada orang tua Di alam kubur Maka jawabannya Yang sepuluh tadi kerjakan dulu itu Ya Itu yang benar-benar berdalil Dari Al-Quran dan Sunnah Yang sepuluh tadi kerjakan Istighfar Berdoa Kemudian lunasi hutang Lunasi puasa Lunasi nazar Lunasi kafarat Kemudian menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat orang tua, menyambung hubungan baik dengan kawan-kawan baik orang tua. Kemudian apalagi tadi sedekah untuk orang tua, kerjakan dulu itu. Wabilwanida ini esana, apakah ada kata yang disembunyikan menurut kaidah dalam bahasa Arab? Mohon dijelaskan. Maka jawabannya iya. Artinya di sini Allah memerintahkan. Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Dan yang jelas bahwa di dalam <coughs> kata-kata wa bil walidaini ihsana di situ terdapat perintah untuk bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Apa ada doa khusus supaya anak menantu saya segera melaksanakan ibadah haji padahal dari segi materi sudah lebih dari cukup? Maka jawabannya adalah minta berdoa kepada Allah. Belum ada doa khusus. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Di antara doa agar dimudahkan ibadah, doa wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adzin Jabal. Wahai Mu'ad, aku berikan kepadamu wasiat. Janganlah engkau tinggalkan sepeninggal setelah sholat fardhu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, wahusnya ibadat. Kemudian yang kedua, perbaiki niat. Jangan-jangan niatnya e, buruk, niatnya karena dunia ria sumah, maka perbaiki niat. Dengan memperbaiki niat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika orang tua marah kepada kita karena kita mulai belajar mengamalkan sunnah? Saya sampai setiap hari dibilang katanya ikut aliran sesat teroris ISIS dan bagaimana seharusnya sikap saya ketika orang tua saya mulai menjelek-jelekkan orang yang bersunnah atau mengerjakan ajaran salafus saleh maka jawabannya para ikhwan seperti yang sudah saya sebutkan tadi jelaskan jelaskan kepada orang tua Terus. Alhamdulillah ya Jelaskan kepada orang tua apa arti sunnah, apa kepentingan sunnah dalam Islam, apa makna dua kalimat syahadat ya. Dan tidak ada lain caranya kalau dibenci, dihina, sabar. Gak ada lain, sabar. Itu ujian dari Allah Swt. Ya, sabar. Kemudian kita jelaskan. Pelan-pelan, jelaskan pelan Dan menjelaskan kepada orang tua Tidak seperti saya sekarang pengajian di hadapan Bapak-Bapak Pak sini Pak, duduk Allah berfirman Rasulullah SAW bersabda Enggak Beda ya akhir dengan orang tua Ya, bisa kita lagi ngobrol santai-santai Bertanya kepada Bapak Pak, arti syahadat itu apa ya? Dia akan mikir Oh syahadat itu orang kalau bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harusnya dia melakukan apa ya? Pertanyaan itu akan terngiang-ngiang. Walau sebuah pertanyaan. Dan jangan lupa doa. Saya dulu Pak, ya. Orang yang paling terdekat dengan saya. Dulu ketika minum, beliau mengatakan, "Din, ini yang minum bukan bukan inimu, akan tetapi dia Allah." Wahdatul Wujud Pak. Saya dulu mendapati orang terdekat dengan saya mengatakan Wahdatul Wujud. Yang ngomong ini bukan inimu tetapi Allah. Lihat bagaimana saya gundahnya, resahnya pada waktu itu mendapati orang yang terdekat dengan saya seperti itu. Ketika saya di Madinah saya cuma bisa menasihati lewat telepon, setiap Jumat telepon, telepon. Telepon, nasihati. Sampai akhirnya telepon dan doa sampai akhirnya beliau bilang kenapa harus saya tinggalkan ajaran ini sepekan saja kenapa gak seumur hidup wow. itu ketika datang hidayah seperti itu jangan lupa Allah yang mempunyai hati minta sama Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang yang mengerjakan sunnah sekarang ya ingin mendakwahkan kepada keluarganya sekali dua kali langsung ditolak langsung putus asa wah susah-susah keras hatinya enggak Rasul saw berapa tahun berdakwah? 23 tahun. Ya, ini para ekor yang tidak mati ala Allah. Jangan putus asa dalam berdakwah dan jangan lupa berdoa. Karena yang membolak balikan hati siapa? Allah Subhanahu Kemudian juga yang lembut, jangan kasar, terutama kepada orang tua yang lembut. Kenapa? Karena Bagaimanapun kita anak-anak derajat di bawah dibandingkan orang tua. Sepintar apapun kita, ya. Selama apapun kita ikut pengajian, maka tetap kita akan senantiasa di bawah orang tua kita dalam status anak. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majid. Subhanallah. Amiin. Shadoalah ilahilah antasallahu kawwabulayy. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.